Artis yang cantik dan lincah ini kembali hadir bareng bersama wahana musik. Siapa dia? Kalau bukan Sinta Ar Sinta Nupala.